بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وان والاه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين وعليك باخراج زكاه الفطر عنك وان كل من تلزمك نفقت هو ذلك ان استطعت وعليك بالإكثار من الصدقات فإن الصلاقة تسكو ويجد ثوابها بوضعها في مثل هذه المواضي إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام علينا محمد بن عبد الله وعلى آله والصحبه ومن واله وعليك بإخراج زكاة الفطر عنك وعن كل من تلزمك نفقته dan hendaknya atau wajib bagi kamu mengeluarkan zakat fitir fitrah zakat fitir anka dari diri kamu wa an kulli dan dari segala man tarzamuka nafagatu yang harus bagimu untuk memberikan nafkah kepadanya baik itu istri anak yang belum balik, atau anak yang walaupun sudah balik tapi tidak mampu bekerja karena sakit atau idiot. Atau orang tua yang dia tidak mampu. Wajib untuk mengurangkan zakat fitrah bagi dirinya dan mereka. Wadhalika ini setotata dan itu jika kamu dinyatakan mampu. Zakat fitrah ini lain dengan zakat harta. Kalau zakat harta itu ada nisabnya. Kalau zakat fitrah ini dihitung dengan kemampuannya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Ibn Umar, "Farada zakata al-fitr min Ramadan" ala nnas sa'an min tamrin aw sa'an so min sha'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin Rasulullah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran 1 sa' so 4 mud kira-kira setengah -kira Dua kilo, tujuh setengah ons. Wajib bagi setiap manusia. Baik itu dikeluarkan dengan domka, beraskah, kurmakah. Yang jelas dari makanan pokok. Baik itu merdeka maupun budak, laki-laki atau perempuan dari mereka muslimin wajib mengeluarkan zakat fitrah masih bayi. Cuma kewajiban itu tentunya bukan dari bayi. Dari orang tuanya nantinya. Ah, zakat fitrah ini diwajibkan mulai awal romabon sudah bisa dikeluarkan. Malam romabon pertama bisa dikeluarkan. Tapi ada syarat-syaratnya panjang. Tapi kewajibannya adalah Setelah tenggelamnya matahari di hari akhir Romabon. Malam hari raya. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari tanggal 1 syawal. Hari raya. Jadi dikeluarkan setelah sholat id pun boleh. Cuma afdolnya dikeluarkan setelah subuh sebelum sholat id. Afvolnya begitu zakat fitrah ini harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yang disebutkan delapan golongan dalam Al Quran Ennamus sadagatul ifogora walmasyakin walamalimin aliyah walmuallafatikul buma firriqah walgharimin wafi sabiis lillahi wabnis sabil tapi ada beberapa kekeliruan di sini ada zakat fitrah itu diserahkan kepada anak-anak kecil. Nah, itu tidak boleh. Itu biasanya rombongan anak, anak kecil. Dikasihkan ke anak, anak kecil. kasihkan ibunya untuk anak kecil. Tidak apa-apa. Tapi kalau yang menerima itu adalah yang tidak sah. Dalam melaksanakan be' wasyira, ijab dan gobul. Maka akhirnya tidak sah nanti zakat fitrahnya itu banyak yang keliru di situ. Kedua zakat fitrah dikasihkan kepada ustadz kiai yang sudah mampu, nggak benar. Harus disifati kiai atau ustadz tadi itu yang fakir. Wah itu termasuk visa bila membela agama Allah, udahlah jangan maksa-maksa. Kalau berfatwa harus pakai yang mu'tamat, jangan gol-gol yang pinggiran. Zakat fitrah juga kadang-kadang diberikan kepada masjid, dijual untuk bangunan masjid, gak bisa. Kecuali kalau memang diberikan kepada orang yang berhak, Orang itu mau dimakan, mau dijual, setelah itu disumbangkan ke masjid, itu haknya dia. Tapi tidak boleh diberikan kepada masjid, kemudian dijual. Zakat fitrah dikasihkan duitnya, bukan beras. Tidak bisa, menurut Madhab Syafi'i. oh Ini menurut Madhab Abu Hanifah. Ukurannya bukan beras, Abu Hanifah. Ukurannya dengan gandum, lebih mahal. Karena itu... Jangan gampang-gampang berfatwa Kemudian orang akhirnya Di dalam melakukan bisa tidak sah Hal ini ah. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan Bagi orang yang hidup Di sebagian Ramadan Dan sebagian syawal Maksudnya gimana? Nah dengarkan kalau ada orang lahir jam 5 sore jam 5 sore tanggal hari hari terakhir bulan Ramadan kemudian bertahan hidup sampai jam 7 malam, malam satu sawal malam hari raya, mati berarti hidup di sebagian Ramadan, hidup di sebagian sawal itu kena zakat fitrah. Paham nih ya? Kalau dinyatakan mampu. Mampu di sini ada kriterianya. Yaitu kebutuhan makan dan pakaian untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi ada tercukupi pada hari raya dan malam harinya malam harinya satu syawal dan malam dua syawal ada menyatakan malam satu syawal dan hari satu syaw? syawal alhasil kebutuhan 24 jam untuk dirinya dan keluarganya lebih ya wajib lah ya apa sekarang saya tidak punya apa-apa tapi sepeda motor tiga misalnya Baju lebih itu masih dikatakan mampu, Pak. Untuk zakat fitra, kalm nih ya. Kemudian lebih daripada hutang. Kalau utangnya banyak, ini hartanya kalau dijual nggak cukup buat bayar hutang. Ya udah nggak wajib, wajib bayar hutang. Bukan wajib mengeluarkan zakat fitra. Nggak mengeluarkan zakat fitra nggak bayar hutang, nempelang maling. Kemudian rumah yang layak bagi dia dan orang yang wajib dimnafkahi rumah yang layak dia nggak punya rumah dong dia tidur di emperan tapi duit ada untuk nyewa masih lebih ya wajib jagad fitrah kemudian biaya untuk pembantu dan untuk istri, pembantu dia atau pembantu istri yang diperlukan. Kalau memang perlu. Kalau enggak, ya berarti enggak cukup. Misal ada, ini orang harus ada pembantunya. Kenapa? Keluarganya besar atau di situ dia memang adalah orang yang ditokohkan, perlu pembantu. Maka ya biaya untuk pembantu harus cukup. Kalau untuk bayar pembantu, nggak cukup untuk zakat fitrah ya dinyatakan belum wajib zakat fitrah nah, itu tentunya ada bab tersendiri perlu kita bahas tentang masalah zakat fit, fitrah kalau dia mengeluarkan untuk dirinya Ya niat niatnya begini nawaitu an ukhrijah zakat fitri an nabsi Bismillahirrahmanirrahim kalau untuk yang wajib ia nabkai istrinya aku niat zakat fitrah untuk diriku kalau untuk istrinya, ya untuk istriku, untuk anakku. Cuma kalau anaknya udah balik, pengerin. Kalau anaknya udah balik, tidak bisa kamu niati kamu. Kamu berikan berasnya, Nina, berasnya aku kasih sama kamu. Niati dia niat sendiri. Atau kamu minta izin nak, aku izin ya, aku zakat fitrah kamu. Aku fitrah kah kamu oh iya Pak nggak apa-apa, paham ya? Kalau tanpa izin anak yang udah balik maka dinyatakan tidak sah. Ini juga banyak keliru ini. Hah? Ini bapaknya lagi kerja ada di Saudi, di Malaysia, ibunya ngelarikan zakat fitrah untuk anak-anaknya nggak sah. Caranya gimana? Serahkan kepada anak-anaknya untuk diniati kalau udah balik. Lah, kalau anak-anak yang kecil, bagaimana? Bapaknya harus niatin. Karena itu, bapaknya sebelum berangkat, makilkan, eh, untuk zakat fitrah semuanya, setiap tahunnya, aku wakilkan sama kamu ya, niatkan untuk anak-anak kita yang masih kecil. Karena itu, bagi yang musafir, itu harus mengerti fikihnya Sehingga ketika mengeluarkan zakat fitrah, benar-benar sah nantinya. Faham ini ya? Baik. Kalau kita bahas ada di sini, panjang lebar nantinya. Karena itu, uh, perlu untuk kita bahas tersendiri nantinya. Uh, wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sudah dinyatakan mam, mampu per kepala 1 sok 2,7 ons 2 kilo 7 ons setengah. Ya, kira-kira begitu. Tapi, kalau digenapkan 3 ons, ya lebih bagus. Cuma berasnya, beras yang tengah-tengah wajibnya. -tengah, enggak harus yang terbaik, tapi enggak boleh terjelek. Tengah-tengah. Kalau seandainya dikeluarkan yang terbaik, ya afdol. Kalau disedak sekiranya yang terjelek, ya enggak sah. Paham nih ya berasi petik digenap. Wa'alaika bil-ikthari minas-sadakah. Dan hendaknya kamu memperbanyak sedekah. Wa'bittasadduk al arhamil muhtajin. Dan juga bersedekah terhadap keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan. Wa'ahlil khair. Dan juga bersedekah kepada orang-orang yang soleh. Al-Mugilin yang memang mereka tadi itu. Orang yang seret rizkinya. Orang yang minim rizkinya. Khususan. Khususnya ahlul khair yang demikian ini. Kamu cari. Fa'inna sadagah. Karena sesungguhnya sedekah itu. Tazku. Akan berkembang. Mengembang. Menjadi banyak. Wajizudzawabua dan akan bertambah pahalanya biat iah kalau ditaruh itu sedekah, fitmis dia dilmawadi di tempat seperti itu, yaitu keluarga yang memerlukan atau orang yang soleh. Ah, di sini pertama memperbanyak sedekah. Allah subhanahuwataala berfirman dalam Al Quran. Qul inna Rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa Katakan Wa Muhammad Rasulullah: Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku yabsutu ar-rizqa, meluaskan Liman yasyak bagi orang yang Allah kehendaki ada yang jadi kaya lancar rezekinya. Liman yasyak umi hibahade. Allah memberikan rezeki yang lancar kepada sebagian hambanya, tapi itu adalah ujian. Waya kedirulah dan juga Allah memberikan, menyeretkan, menyempitkan rezeki bagi sebagian hamba, hambanya juga ujian dua diuji. Ada yang lancar, ada yang ser seret. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi supaya yang diuji dengan rizki yang banyak ini lulus. Allah menyatakan, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَا يُخْلِفُهُ apa yang kamu keluarkan daripada harta yang Allah lancarkan rizkinya untuk kamu dari itu. Daripada kebaikan, maka gak sia-sia Allah akan ganti. Diganti pahala yang besar nantinya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Sebaik-baik pemberi rizki. Apakah ada yang memberi rizki selain Allah? Kok dikatakan sebaik-baik memberi rizki? Ah, untuk selain Allah, itu bukan al hakiqah. Orang tua kita memberi rizki kepada kita dari rizki Allah. Orang lain memberi rizki kepada kita dari rizki Allah. Tapi Allah khairul razikin sebaik-baik pemberi. Kenapa orang lain masih bisa mengundat-ngundat? Orang lain ngasihnya cuma seperlunya, tapi Allah memberikan rezeki yang bisa tiada terhingga tanpa disangka-sangka yang sangat mewah, yang sangat banyak. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa manusia itu Memang diuji oleh Allah dengan dua hal. Untuk yang berhubungan dengan rezeki ini. Ada yang lancar. Gampang gitu. Kadang-kadang bondo abab, rezeki Akeh. Okay. makalar makelar yang berhasil kan begitu ya. Asal ngomong, ya jadi duit. Ada yang susahnya cari rezeki. Sampai bungkuk. Kebanyakan... Ngangkat jadi kuli. Sampai melengkung badannya. Bayarannya roh-boleh Tapi semuanya itu sebenarnya ujian dari Allah. Dua-duanya itu diuji. Yang pertama ujiannya. Setelah rezeki kamu banyak. Apakah kamu tadi itu menjadi orang yang peduli dengan yang lainnya? mau membantu kepada yang lainnya atau menjadi orang yang kikir. Lah, kikir berarti orang itu akan gagal. Dia akan disengsarakkan nanti di akhirat dengan hartanya. Ketika dia tadi itu menjadi orang yang peduli, membantu, dia akan menjadi orang mulia karena hartanya. Lulus nih. Sebaliknya orang yang rezekinya seret Apakah orang itu hatinya tetap bergantung kepada Allah. Atau udah mengharapkan rahmatnya manusia. Sabar dan ridoh menerima ujian Allah. Atau justru lupa dengan Tuhannya. Akhirnya ngerampok Akhirnya jadi kurir narkoba. Akhirnya menipu. Maka jika ia sabar. Tetap dia menjadi orang istiqomah. Dia lulus, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah karena kefakirannya. Sampai nanti di akhirat itu dikatakan oleh Nabi. Orang-orang fakir umatku ini masuk ke surga mendahului yang kaya-kaya. 500 tahun, sudah 500 tahun di surga, baru yang kaya masuk ke surga kenapa Enggak dihisap kenapa makan sak polut coy itu pun rezeki yang halal ini kadang-kadang enggak -kadang makan ini wah banyak dirahmati udah masuk surga masuk surga masuk surga yang ini kulkasnya ke mari ngono si gudangnya kejian buah dihisap untuk apa yang di gudang dari mana yang ada di kulkas dari apa yang kamu makan Kenapa kamu tidak sedekahkan? Cara kerjamu bagaimana akan dihisap dan harus bertanggung jawabkan. Wah, lebih daripada bank ini, eh, diaudit ini, eh, diteliti semuanya. Karena itu yang halal jadi hisap yang lama, yang haram jadi siksa yang berat. Halal wah hisap, wah haram wah adzab. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an "Wa ma tunfiqu min khairin yuwafaa ilaikum wa antum la tudhlamun". Ayat yang sebelumnya "Wa ma tunfiqu min khairin fa li anfusikum". "Wa ma tunfiqu illa ittighaa'a wajhi Allah". "Wa ma min khairin yuwafaa ilaikum wa antum la tudhlamun". Apa yang kamu infakkan daripada kebaikan, daripada harta yang Allah berikan kepada kamu, itu tidak menguntungkan Tuhan. Itu adalah menguntungkan diri kamu. Kenapa pahalanya akan kembali kepada kamu? Apa yang kamu infakkan itu, akan diterima hanya jika mengharap riza Allah, pahala dari Allah. Bukan karena ah, kampanye, pilih, kepingin dipilih. Kepingin didukung. Itu bukan umatung fikuna. Illa btua'awajillah. Karena kepingin kamu dipilih. Dan apa yang kamu infakkan daripada kebaikan, akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat. Dan kamu tidak ditolimi. Sekecil apapun, kamu akan ber merasakan bagaimana balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang sensitif ini. Kalau ada orang yang perlu kamu bantu, bantu, punggung-punggung bisa bantu cepat. Ah, enggak akan sia-sia. Akan dibalas oleh Allah nantinya. Akan dibalas. Jangan tunggu diketok, jangan tunggu kalau sudah terkapar orang baru dibantu. Cari, cari Nah. wah kalau kita bacakan kalau kita bawakan hadit-hadit Nabi tentang sedekah wanjang lebar banyak sekali satu sahabat datang kepada Rasulullah tanya ajal islami khair, ajaran islam yang baik itu apa ya Rasul Ajaran islam yang sangat baik itu apa ya Rasul Maka Nabi menjawab Tut'imu ta'am Wa taqra'us salam ala man'arabta wa manda ta'arif Kasih makan Kemudian kasih salam Kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kan Kenal Kenapa kalau banyak memberi salam Hati kamu bisa menjeritawadu Tidak sombong Aku Ustaz, Masa ngasih salam duluan Sori ya. Aku kan lebih tua. Aku aku aku wah ini. Kasih salam siapapun dia orang Islamnya kasih salam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enggak kasih salam. Jangan gitu. Assalamualaikum. Mendelik pisan. Kasih salam yang benar. Bagi yang dikasih salam, wajib menjawab, sah. Salam al-badi bis bari ummin kibir Orang yang memulai memberi salam, itu orang yang bebas dan jauh daripada penyakit sombong. Tut emu to'am yang sering ngasih makan. Ada gunung, kelut, meletus. Gaya pengajian. Nasihat yang sabar, yang sabar. Kata orang sana, eh, kami tidak butuh nasihat makan, kasih makan. Hah, tujjimutul am, wa tajraul salam. Allah mengetahui dan tidak tahu. Cuma, ketika bersedekah tadi dikatakan. Dahulukan keluarga. Jangan keluarga terlantar, orang lain dibantu. Tidak benar. Karena itu Nabi menyatakan, Ibda bimanta'ul. Mulai dari orang yang kamu, Yang yang hidup bersama kamu, Yang wajib kamu kasih nafkah. Penuhi dulu. Ya bukan dimanjakan. Sebentar, aku masih belingkan kalung anakku, gelang anakku. Sui-sui rantai anakku, bukan itu maksudnya. Keperluannya, Kebutuhannya dipenuhi baru kepada yang lainnya. Nabi saw bersabda: Asraul khair tawaban Silaturrahim. wa asraul shar iqaban koti rahim. Asra'ul khair tawaban wasilatan. Yang paling cepat untuk mendapatkan pahala. Yaitu rahim. Family kamu. Paling cepat sampai kepada Allah. Paling cepat mendapatkan pahala. Keluarga, keluarga. Soro cuma keluarga ini pak. Wuh, soro. Kadang-kadang dibantu nggak terima kasih ya cuma jangan kapok kamu terus dan paling jelek paling cepatnya kejelekan Azab paling cepat kalau datang adalah kalau sudah kamu memutus silaturahim pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangi seorang Inna li garaba asiluhum wa yaktauni Ya Rasul, aku ini punya family. Sudah aku sambung silaturahim sama dia, tapi tetap dia mutus. Tidak mau dia baikan. Gimana ya Rasul? Apa tak balas? Maka Nabi menyatakan, La yazalu ma'aka minna Allahi zahir ma dumta ala zalik. Allah selalu membantu kamu semenjak kamu masih berusaha untuk memperbaiki dengan keluarga kamu. Teruskan. Itu berarti kamu semakin akan diperhatikan oleh Allah, semakin dibantu oleh Allah. Karena itu, jangan kita menjadi orang yang kaku. Kalau dia tadi itu tidak menghargai kamu, jadilah orang menghargai dia. Hah? Selman qata'ak, wa'ti man haramak, wa'fu 'amman zalamak. Sambunglah orang yang sengaja memutus kamu. Kasihlah orang yang tidak pernah ngasih kamu. Maafkanlah orang yang mendolimi gak? kamu. Wah, hebat itu. Hebat. Orang yang mendolimi aku, ta maafkan. Kamu bisa balas. Kamu maafkan, enggak, enggak, enggak. Saya maafkan. Wah, itu hebat. Itu sifatnya para ambia. Itu sifatnya para awliya. Sedekah kata Habib Ali Al-Habshi, orang ini banyak kehilangan pahala-pahala yang gede karena lalai dua hal. Karena lalai dua, dua hal. Yang pertama, tidak banyak niat. Sebenarnya satu amalan bisa diniati banyak dan setiap niat akan mendapatkan pahala. Wa likulimri inma manawa bagi setiap manusia itu mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Contoh nih, kamu makan niat apa? Niat warak. Sapi yo no, sapi itu makan juga niat warak, niat kenyang. Kamu makan niat apa? Saya niat makan ini supaya bisa syukur setelah makan. Saya niat makan ini supaya nanti kalau hadir pengajian tidak terganggu dengan lapar. Saya niat makan ini supaya ada energi besok atau nanti saya ketika dakwah semangat. Saya niat terus, banyak niat. Setiap niat ada pahalanya. Pakai-pakaian ini, niat. Saya niat menutup aurat. Saya niat untuk menjadi orang Islam yang rapi. Saya niat pakaian untuk ibadah. Pergi ke masjid, menghadiri majiz khair. Kamu mendapatkan semakin banyak niat baik, semakin pahalanya besar. Banyak orang gak pakai niat, pakai-pakaian gak pakai niat, minum gak pakai niat, makan gak pakai niat, gak pakai niat. Kehilangan pahala banyak, ini yang pertama. Yang kedua, ada butarti fil amal, gak punya aturan dalam beramal. Seharusnya yang disedekai keluarganya dulu, yang jauh disedekai, keluarganya terlantar. Orang yang demikian ini adalah keliru. Kenapa? Enggak tertib. Enggak tertib. Tertib dulu. Ditertibkan amal itu. Kalau ini sudah selesai, ini. Kalau ini, ini. Ada programnya, ada planningnya. Gitu. Lihat hari-hari bin Muhammad bin Hussein al Habsi. Harib Ali itu dulu enggak punya apa-apa nggak punya apa-apa. Untuk makan sulit. Tapi setelah beliau diangkat oleh Allah dengan ilmunya, kaya. Tahu ga anda? Sakotasi pun dijamin ketika kelaparan, dijamin keperluannya. Sedekah tiga bulan dijamin. Senali-senal Abidin. Ketika hidup Senali-senal Abidin, wali kota Madinah saat itu bangga. Kota Madinah tidak ada satupun yang minta-minta. Berarti ekonomi bagus saat itu. Buktinya tidak ada yang minta minta Itu Bangga dia dengan kota Madinah. Akhirnya setelah Sena Ali Zainal Abidin meninggal dunia, langsung banyak minta-minta. Kaget. Si siapa? Si wali kota ini. Diteliti-teliti yang bocorkan akhirnya yang memandikan jenazah. Sena Ali Zainal Abidin. Jadi Sena Ali Zainal Abidin itu pundaknya itu hitam. Karena bekas pikulan. Setiap malam dia keliling. Naruh keperluan fakir miskin. Naruh keperluan keluarga fakir miskin. Setiap hari dipikul sendiri. Tidak ada yang tahu. Jadi mereka buka rumah. gandumnya ada. Minyaknya ada. Gulanya ada. Misalnya. Orang-orang. Husnuddonnya. Prasangkaannya. Wah pemerintah kita ini perhatian sama kita, perhatian sama sama kita. Akhirnya lah pemerintah menyangka wah rakyat ini berarti udah cukup semuanya nggak ada yang minta bantuan, nggak taunya senari senapi tinggal ada yang tahu sama sekali. Dibagi dibagi Sampai meninggal dunia nggak ada yang tahu pak. Sekarang masuk koran. Ngeindahake melbukoran. Pasang lagi ada di pelakat bantuan. Karena itu. Mereka telah menjadi contoh bagi kita. Untuk beramal. Perbanyaklah beramal. Dengan harta kamu. Bagi jika kamu menjadi orang-orang yang diuji oleh Allah. Dengan dilancarkan rezekinya kamu.